من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudhillalah Wa may yudlil fala hadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa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 Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat serta hadirin kau muslimin a'azzakumullah. Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Memudahkan kepada kita jalan-jalan kebaik, kebaikan Dengan terus kita mengkaji Memperbaiki diri dalam rangka mengikuti petunjuknya yang sempurna Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu menyadarkan kelalaian hati kita Untuk menyadari Betapa besarnya ketergantungan kita Untuk bisa memahami dengan benar Dan mengamalkan Petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wa Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih membuka kesempatan bagi kita Untuk bertobat kembali kepadanya Merenungkan dan mensyukuri besarnya nikmatnya, meskipun banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, kekurangan kita dalam menunaikan penghambaan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maashirul Ikhwa wal Aqwaat fit Din, azaikumullah. Alhamdulillah, kita bertemu di Majelis Ilmu di tempat yang mubarak, insyaAllah Allah. Dan semoga menjadi sebab turunnya keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Karena sudah kita ketahui majelis ilmu adalah sebaik-baik tempat untuk mengusahakan kebaikan. Sebaik-baik tempat untuk mengenal kekurangan diri kita untuk kita perbaiki. Sebaik-baik tempat untuk memohon karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebanyak-banyaknya Kita bertemu dalam pembahasan Mengenai Menggapai surga hati Menggapai surga hati Dengan ibadah lisan. Wallahi demi Allah Tidak ada motivasi Dari saya untuk membahas tema ini Dan sebelumnya menulisnya Kecuali dikarenakan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada saya, mungkin kepada Antum juga rasakan. Waktu kita mengikuti dan membaca ilmu, mengikuti kajian-kajian ilmu, membaca keterangan dari para ulama apalagi membaca biografinya para ulama salaf. Dari kalangan para sahabat dan para ulama ahlu sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Kita dapati begitu jauh antak perbedaan antara diri kita dengan mereka dalam ilmu dan amal. Padahal kita sudah berusaha yakin dan wajib kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi karunia kepada mereka dan karunia terbesar adalah kebaikan iman, kemanisan iman, kesempurnaan. Menunaikan ibadah kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menganugerahkan kepada mereka Karunia tersebut Tidak berubah rahmatnya sampai saat ini Tetap dalam Kemaha sempurnaannya Tetap dia yang Menjanjikan rahmatnya akan Diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman Wa kana bil mu'minina rahima Allah subhanahu wa ta'ala Maha penyayang dengan rahmat yang sempurna, rahmat yang khusus dilimpahkannya kepada orang-orang yang beriman. Padahal kita yakin dan percaya, wajib kita yakini, agama Islam ini dimudahkan petunjuknya. Walakau ada yasarnal Quran alidzikrifahal mimudakhir, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Sebagai apa? Peringatan, petunjuk nasihat Ya, namanya peringatan Petunjuk nasihat sebab perbaikan diri Sebab untuk meraih semua keutamaan Kemuliaan dalam Islam Dimudahkan Al-Quran Fahal mim mudakhir Apakah ada yang mau mengambil pelajaran darinya? Apa yang dimudahkan? Iman yang sempurna dimudahkan apa yang dimudahkan Kesempurnaan ibadah dimudahkan Apa yang dimudahkan khusyuk dalam salat dimudahkan Apa yang dimudahkan Cinta kepada Allah Takut, berharap, tawakal yang benar Apa yang dimudahkan Rasa nikmat ketika berdikir kepada Allah Membaca Al-Quran Janji Allah Kita yakin pasti benar Kemudahan ini mesti nyata wujudnya tidak mungkin dalam urusan dunia saja kita diberikan rezeki padahal rezeki berhubungan dengan badan masa untuk kebaikan hati kemudahan kesempurnaan iman Allah subhanahu wa ta'ala persulit tidak mungkin makanya kalau kita ditanya beragama dengan baik itu mudah atau gampang? jawabnya gampang Allah yang mudahkan kita yakin Wajib untuk kita yakini Tapi kenyataannya Tidak sedikit diantara kita yang mengeluh Dalam berbagai macam keluhan Yang semua kesimpulannya satu Menandakan ada penyakit Pada hatinya yang menghalangi kesempurnaan iman. Iya kan? Coba sebutkan contoh apa ciri-ciri yang menunjukkan iman tidak sempurna yang ada wujudnya dalam ibadah yang kita laksanakan? Kira-kira apa? Ya antum ketahui. Misalnya. Tafadhal, apa kira-kira? Malas salat berjamaah di masjid, apalagi salat malam misalnya. Iya kan? Tidak semangat melaksanakannya. Apalagi? Ciri-cirinya Tidak gembira menerima ilmu Tidak merasakan nikmat ketika belajar agama Terus, apa lagi? Sulit untuk meraih khusyuk ketika salat Kemudian Tidak merasakan tenang ketika beribadah kepada Allah Tidak bahagia dengan ibadah Ibadahnya apa ini? Bahagianya justru kalau terima balasan duniawi Baru senang, tenang hatinya kalau dengan ibadah dia tidak merasa tenang, apalagi contoh yang lain uh, kurang berhusnuzon kepada Allah. Setiap dapat musibah atau sesuatu yang tidak disukainya, dia bersangka buruk kepada Allah, seolah-olah dia mengatakan Ya Allah, kenapa kamu berikan ini? Kenapa tidak berikan sesuai dengan pilihanku? Berarti dia menganggap pilihannya lebih baik daripada pilihan Allah. Itu konsekuensinya. Terus apalagi contohnya? Hah? Kurang bersyukur, termasuk contohnya Apalagi Kurang berzikir kepada Allah Karena tidak dirasakan nikmat jadi kurang Ya orang itu bisa dalam sehari Ngemil tidak berhenti-berhenti Kenapa? Dia suka Tidak ada orang itu yang Misalnya dia berdagang Mengatakan, ah sudah saya perai-perai dulu Ini istirahat dulu, tidak mau ada yang nerima untung, tidak mau ada yang beli Tidak ada kalau sepanjang 24 jam ada yang beli Dia akan buka terus Tapi kalau berfikir Waktu-waktu, kenapa? Ini masalah Dan ini masalah besar Jangan dikira masalah kecil Contoh lain apa? Terlalu terfitnah dengan dunia Cinta berlebihan kepada dunia Jelas ini penyakit yang besar Contoh yang lain, tidak merasa sakit ketika berbuat mahasiat Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Man sarratuh hasanatuhu wasaatuh sayiatuhu fahuwa mu'min Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik Dan merasa sakit, merasa sedih ketika berbuat buruk Maka dia adalah orang yang beriman Siapa yang merasakan seperti itu? Nah sekarang ini baru contoh yang kita tidak perinci Baru <tuh> sekedar yang kita ingat Nah kalau ini kita rasakan Lebih dari satu Sering Kenapa kita merasa aman Dan pede Seolah-olah menganggap iman kita sudah sempurna Inilah pertanyaannya Saya katakan tadi Ketika saya secara pribadi ya Membaca Kemudian mencoba mencari penafsiran dari beberapa ayat Al-Quran. Keterangan para ulama semua sama. Iman yang benar itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Siapa yang memiliki berarti imannya benar. Kalau orang sudah miliki, maka dia insya Allah. Termasuk orang-orang yang datang menghadap Allah membawa qalbun salib. Yaumalayan fa'umalu walabanun illa man atallaha bikul bin salib. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Tapi kalau orang yang tidak punya cirinya atau mayoritas ciri-ciri keimanan yang benar tidak dimilikinya. Kadang-kadang ada tapi timbul tenggelam. Bagaimana orang ini bisa menjamin keadaan dirinya? Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Motivasi saya menulis Tulisan ini dan menyampaikan kajian ini Yang pertama kali ya Karena saya juga merasakan seperti itu Seperti antuk. Tidak ada yang lebih baik Di antara kita Saya menyampaikan Supaya saya berharap dengan apa yang saya sampaikan Saya akan mendengarkan Nasihat ini berulang-ulang Supaya Bisa berubah Karena pada Kenyataannya ya kalau kita kaji kembali penjelasan dari para ulama tentang tipu daya syaitan Kita akan dapati satu hal yang luar biasa Mungkin semoga Allah menjaga kita dengan penjagaannya yang sempurna Kita telah terjebak dalam salah satu perangkapnya tanpa kita sadar Apa itu perangkap syaitan? Di antara perangkap syaitan yang besar Yang banyak menimpa orang-orang yang cenderung ada kemauan berbuat adalah selalu dikesankan apa yang kamu miliki sudah cukup Selalu merasa dirinya sudah cukup Sudah memiliki sesuatu yang bisa menjadikan dia aman Masya Allah orang yang merasa aman dengan karunia Allah Bangga dengan nikmatnya ini terpuji tapi kalau merasa aman, sehingga menjadikan dia tidak mengoreksi diri, ini adalah tipu daya syaitan. Bedanya mungkin tipis. Coba kita perhatikan. Setelah kita mengikuti kajian, ini tidak, tidak ragu lagi. Mengkaji Islam berdasarkan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, adalah jalan utama untuk meraih semua keutamaan dalam Islam akan tetapi banyak hal yang perlu dibenahi dalam cara kita mengkaji Islam supaya paling tidak apa yang kita pelajari membawa kepada hasil yang sesuai dengan Keriduan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dicapai oleh generasi sebelum kita. Ingat kita semua tahu tujuannya kita belajar untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Tujuan dari ilmu maksudnya adalah untuk memperbaiki amal. Sekarang pernahkah ada yang mengoreksi di antara kita? Sudah berapa? Besar prosentase perubahan dalam amalnya dengan dia belajar. Apa yang meningkat dalam amalnya? Utamanya yang berhubungan dengan perbaikan iman. Keikhlasannya dalam beribadah, khusyuknya ketika dia sholat. Rasa takut dan berharap, cinta kepada Allah. nikmatnya ketika melaksanakan ibadah. Nah inilah yang menjadi permasalahan inti Saya katakan kepada kita semua ya Apa yang kita pelajari dari ibadah-ibadah yang kita amalkan itu insya Allah saya anggap tidak kurang Kalau kita ditanyakan tentang masalah sholat Alhamdulillah sholat yang sesuai dengan sunnah Kita baca dan kita sudah praktekkan. Kalau ditanya masalah zikir Alhamdulillah zikir sehari-hari yang kita amalkan Demikian banyak belum berdoanya, belum baca Al-Qurannya Belum salah-salah sunnahnya Ada juga yang punya kelebihan bersedekah Coba lihat Satu saja di antara ibadah ini Kalau dilaksanakan dengan benar Itu pengaruhnya dalam Menyempurnakan keimanan Sudah lebih daripada cukup Satu saja Apalagi dua, tiga, empat, lima Ibadah besar Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ibadah yang kita lakukan yang rutin yang sering kita kerjakan, pengaruhnya dalam menyempurnakan iman iman kita kurang? Atau paling tidak belum memberikan hasil yang maksimal? Ini pertanyaan besar yang membutuhkan kita koreksi diri. Makanya, ya, kajian kita atau apa ini, judul kajian kita diberi judul Menggapai surga hati dengan ibadah lisan Mungkin sebagian kita bertanya-tanya Apa sih artinya surga hati Dan apa hubungannya dengan iman Sehingga perlu dibahas Khususnya kalau kita ketahui Inti dari semua permasalahan kembali kepada apa yang namanya surga hati semua kebaikan dalam agama bagaimana itu? kalimat cuma dua kata ini tapi menjadi inti semua perbaikan dalam agama artinya kalau ada orang yang ingin memperbaiki diri tidak melalui jalur ini maka berarti dia menempuh jalan yang keliru dalam perbaikan dirinya menggapai surga hati dengan ibadah lisan tentu ibadah lisan yang dimaksud di sini saya khususkan dengan tiga ibadah besar yang berhubungan dengan lisan yaitu membaca al-quran berpikir kepada allah dan berdoa kenapa diusulkan dengan tiga perkara ini karena ini yang paling banyak kita rutinkan dalam keseharian kita seharusnya seharusnya apa? seharusnya pengaruh dari tiga ibadah ini itu sudah kita rasakan demikian besar dalam perubahan iman kita perubahan ikhlas kita perubahan khusyuk kita perubahan berlomba-lomba kita dalam kebaikan semangat kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat tapi karena saya katakan tadi syilton memutus Jalan sebagian hamba untuk meraih manfaat yang sesungguhnya dari ilmu atau dari ibadah yang dikerjakannya Sehingga dia tetap kelihatannya semangat beribadah Tapi hasilnya atau buah manis daripada ibadah tersebut tidak pernah diraihnya karena dia kurang mengoreksi dirinya jadi kita ketahui bersama ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Kita ketahui bersama setan itu punya tipu daya. Orang-orang yang malas dibuat jangan dekat-dekat dengan Islam. Malas berbuat, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau apalagi beramal. Tayib, apakah semua manusia mengikuti tipu daya setan dalam hal ini? Kan tidak kan? Ada yang tetap mau belajar ada yang tetap mau beramal, ada yang tetap mau sholat banyak yang mau baca Al-Qur'an, banyak yang mau berzikir. Apakah setan kehabisan akal? Jawabnya tidak kan? Kenapa kita ketahui ada godaan yang namanya gulu, berlebih-lebihan. Al-mujawazatu wal-ghulu. Melampai batas dan berlebih-lebihan. Berarti ada godaan yang diterapkannya pada orang-orang yang mau berbuat. Kalau tidak bisa dihalangi dari amal, mereka dihalangi dari buahnya amal. Jadi syetuan itu punya rencana A, rencana B, rencana C, rencana D. Sementara kita mungkin sampai dua kali target sudah merasa cukup. Ah, saya ingin belajar agama. Setelah saya belajar agama, saya ingin sholat, praktekan seperti sunnah Nabi saw. Kita katakan luar biasa. Tapi belum berhenti di situ. Kerana syaitan punya rencana selanjutnya. Jangan berhenti dulu. Nah disinilah syaitan membisikkan. Ah sekarang kamu sudah mengikuti kajian. Sudah senior. Sudah selesai. Padahal dia punya rencana berikutnya. Sehingga yang terjadi. Ibadah yang dikerjakan terus seperti itu. Terasa kering. Tidak ada penghayatan. Atau dengan kata lain Tidak melibatkan hati dalam ibadah Coba untuk merenungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Hujurat Tentang orang-orang Arab badui Yang mengatakan apa Orang-orang Arab badui mengatakan Kami telah beriman Kira-kira apa sebabnya mereka mengatakan beriman Karena mereka sudah solat di belakangnya Nabi SAW Keutamaannya demikian besar menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di belakang beliau bayangkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan saja sami Allahu liman hamidah Allah mendengarkan doa orang yang memujinya apa jawabannya para sahabat rabbana mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala ini keutamaan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam wajar orang-orang Arab ini mengatakan amanna kami telah beriman mereka merasa dengan Penampilan zahir sudah menjadi jaminan. Apa kata Allah? Kul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tapi katakan kami baru berislam. Amalannya masih zahir. Belum nyambung ke hati. Walakin kulu aslamna. Walam ayat imanu fi kulubikum dan keimanan itu belum masuk ke dalam hatimu. Siapa yang diajak bicara dalam ayat ini? Siapa? Sebagian dari para sahabat yang Arab. Para sahabat Nabi saw. Siapa yang mendidik mereka? Hah? Rasulullah saw. Mereka salat di belakangnya Rasulullah S.A.W. Yang menasihati mereka Rasulullah S.A.W. Ketika Al-Quran turun mereka dengarkan wahyu dibacakan di hadapan mereka. Apa kurangnya bimbingan? Nabi S.A.W. Bersamaan dengan itu mereka ditegur oleh Allah. Jangan katakan beriman. Baru berislam. Karena belum masuk imannya ke dalam hati. Apa bukti buktinya belum masuk imannya ke dalam hati? Imannya belum kuat. Kadang-kadang senang beribadah, tapi lebih sering malas. Belum merasakan nikmatnya ibadah, masih rasa nikmat dalam urusan-urusan dunia makan, minum, dan dapat harta. Ini semua bukti-bukti iman belum masuk ke dalam hati. Nah, oleh karena itulah maaf, shalih wal akhwat fiddin azza kumullah. Ini inti pembahasan yang kita akan kaji. Dalam materi publik akbar kita di pagi atau siang hari ini. Ya karena berhubungan dengan buku yang kita akan kaji. Saya perlu sampaikan di awal ya. Bahwa ketika kajian ini kita tidak perlu seperti sebagian ikhwan sering kalau dibahas. Bukunya dibuka dibaca. Tidak perlu nanti antum baca di rumah. Saya akan berusaha menyampaikan ringkasan. Atau inti dari pembahasan yang terdapat dalam kitab ini Karena demi Allah ya Orang-orang yang telah mengenal jalan sunnah Artinya jalan lurus itu benar-benar telah dibentangkan di hadapan mereka Wallah ini kenikmatan yang besar Cuman ya Karena kita lalai dan Shelton pandai membangkitkan kelalaian kita dengan cara-cara seperti tadi. Akhirnya jalan ini kurang sabar kita tempuh, kurang sabar kita tempuh. Sudah kita bahas tadi, Islam dimudahkan, iman itu dimudahkan, Allah itu maha luas rahmatnya dan karunianya. Kalau seandainya dat yang maha sempurna kebaikannya, rahmat dan karunianya, maha sempurna, masa? urusan-urusan kebaikan untuk keselamatan dunia akhirat dipersulit tidak mungkin kan tetapi bersamaan dengan itu, kita pun juga menyadari, ternyata orang-orang yang bersabar untuk menempuh jalan ini sedikit manusia punya sifat tergesa-gesa maunya cepat, instan tidak bersabar coba untuk perhatikan saat ini Orang-orang awam Yang kelihatan punya semangat dalam beribadah Antum teliti lebih lanjut Ibadah yang mereka kerjakan Itu mayoritas Diiringi dengan ketergesa-gesaan Kalau baca Quran Targetnya satu hari Sekian juz, misalnya Satu lembar, dua lembar, tiga lembar Bukan targetnya apa mengambil pengobatan hati dari Al-Quran jarang yang seperti itu iya kan menghafal Al-Quran targetnya sekian tahun hafal, tidak ada yang mengingkari tapi kita juga perlu takut orang-orang khawarij disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim apa yak rauna Al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum mereka membaca Al-Quran Tapi tidak melampaui tenggorokannya Tidak melibatkan hati Waktu membaca Al-Quran Jadinya khawarij Bahaya Jadi Kebanyakan orang-orang awam Mereka dalam beribadah Itu targetnya Kuantitas banyak banyakkan apa yang terlihat Seperti orang Arab badui tadi Sehingga Upaya untuk memasukkan iman ke dalam hati ini yang kurang diperhatikan. Dan dari sinilah syaiton sukses memperdaya manusia. Mereka menganggap telah berbuat baik. Padahal kenyataannya kebaikan itu belum benar-benar merasuk ke dalam hati mereka. Nah makanya kita akan berusaha untuk membahas ringkas kitab ini. Saya katakan tadi uh, mengenai apa yang disebut dengan Beda buku, saya melihat beberapa ustaz beda-beda metodenya. Mungkin juga ada yang tidak pakai metode tertentu. Sekedar menjelaskan saja apa yang dikandung dari kitab tersebut sebagai motivasi agar nanti kita baca waktu di rumah. Kan begitu? Yang jelas, ya, tujuan atau inti dari pembahasan tulisan sederhana ini adalah bagaimana tiga ibadah yang rutin kita lakukan itu benar-benar memberikan manfaat yang maksimal untuk menyempurnakan iman kita ya yang wujudnya berupa ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan dalam firman-Nya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah Ala biddikirillahi tatmainnul kulu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah berzikir kepada Allah ketauhilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang coba maashirul ikhwah wal akhwat vidin azza kumallah kira-kira kenapa ayat ini menyebutkan tentang ketenangan hati Antum tahu, ya segala sesuatu kalau dilaksanakan dengan tenang, itu hasilnya akan maksimal. Urusan dunia saja, antum lakukan dengan tenang, itu hasilnya akan beda. Kalau hati tenang dengan Allah, merasa bahagia ketika mendekatkan diri kepadanya, inilah hati yang akan bisa ikhlas ketika beribadah. Apa artinya ikhlas Mengutamakan keriduan Allah Melebihi dari Yang lainnya Kalau tidak merasa tenang ketika dekat dengan Allah Tidak mungkin ini dicapai Khusyuk dalam ibadah Apa artinya khusyuk Perasaan tenang dalam hati Ketika menghadapkan diri kepada Zat yang kita ibadai Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia tidak mengenal Allah dan tidak merasa bahagia Ketika dekat dengannya Tidak mungkin dia khusyuk Demikian pula waktu berdoa Kenapa doa itu menjadi ibadah yang paling utama Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih Padahal doa meminta Karena apa? Di dalam doa terkandung Unsur penghambaan diri yang besar Kita minta kepada Allah Karena kita tahu dan yakin Dialah yang maha kuasa memenuhi permintaan kita Kita merasa tenang memohon kepadanya Waktu itulah doa kita akan mudah dikabulkan jadi semua inti permasalahannya Adalah kembali kepada Masalah ketenangan hati Ini yang akan melahirkan Ikhlas dalam beribadah Ini yang akan menjadikan Salat dan ibadah kita khusyuk Tawakalnya menjadi benar Takut dan berharapnya menjadi lurus Cinta kepada Allah juga menjadi sempurna yang itu akan melahirkan berlomba-lomba dalam beribadah takut melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ma'asyiral ikhwal akhwati fid din azakumullah. Sebelum saya membuka beberapa lembaran dari buku ini saya akan menyampaikan satu dan ini mungkin saya sampaikan di beberapa kajian. Terus terang ini satu pengalaman ketika saya membaca buku di antara hal yang membuat Kaget Yang membuat kaget Artinya Selama ini kita membaca Kita ikut kajian, kita dengar juga kajian dari para ulama Mungkin Apa yang saya baca ini Tidak Begitu melekat kuat Sehingga ketika saya baru membacanya lagi Merasa kaget Ada sebuah pernyataan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiya ta Pernyataan Yang membuat ya Kita kemudian bertanya-tanya Bagaimana nasib diri kita Di hadapan Allah nanti Ya ini bagaimana Kalau kita tidak segera berbenah diri saat ini Dengan kondisi yang Sangat mengkhawatirkan Apa itu? Ucapan beliau sederhana Ucapan ini saya baca pertama kali dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab fikih alasmā'il husna yang kemudian setelah itu saya cari dari sumbernya ternyata ada dalam kitab beliau Ibn taimiyah menukilnya dalam kitab majmu' fatawa yakni ketika syaikhul <coughs> islam ibnu taimiyah ta menjelaskan salah satu di antara konsekuensi nama allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah yaitu asy shakur yang maha bersyukur. Yang maha berterima kasih. Yang maha membalas kebaikan hamba-hamba dengan balasan yang sempurna. Bagaimana pernyataan beliau? Syekhul Islam Ibn Taymiyya Rahimahullah Ta'ala berkata seperti ini. Iza lam tajid lil Amali halawatan fi kalbika wanshirahin wa tumanninatin fathihimhu fa inna ar-rabb ta'ala shakurun ya'ni annahu la budda an yusibal amila ala amalihi min halawatin yajiduhha fi qalbihi wanshirahin wa tumanninatin wa qurratu wa qurrati ainin fa haythu lam fa amaluhu madkhul Jika kamu Ketika beramal Tidak merasakan nikmat Tidak merasakan manis Tidak merasakan ketenangan pada hatimu Ketika mengerjakan amal kebaikan Apa kata beliau Fattahimhu Maka curigailah amalmu Curigailah imanmu Kenapa harus dicurigai Orang beramal tidak merasakan nikmat. Kok harus dicurigai imannya? Kata beliau apa? Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala syakur. Ingat, nama Allah itu mengandung sifat yang tidak mungkin luput dari kandungan tersebut. Nama-namanya yang maha indah. Apa alasan beliau menjelaskan hal ini? Berdalil dengan nama Allah as syakur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah asyakur as yang maha bersyukur maha membalas kebaikan hamba dengan balasan yang sempurna apa konsekuensi dari nama ini kata beliau Yakni, yaitu, Allah subhanahu wa ta'ala mesti pasti membalas mesti akan membalas bagi seorang hamba yang mengamalkan amalan soleh balasannya berupa apa? min halawatin rasa manis yang dirasakan dalam hatinya ketenangan dalam jiwanya kelapangan pada dadanya bahkan kurratu'ain penyejuk hati kesejukan jiwa ini balasan dari amal harus ini dirasakan karena Allah mesti berikan balasan ini kata beliau sesuai dengan konsekuensi namanya asy-syakur yang Maha bersyukur maka akhirnya di akhir pernyataan ini beliau mengatakan fa haitsu lam yajid dzalika maka jika ada seorang hamba beramal tidak merasakan hal ini berarti amalnya rusak berarti imannya tidak beres Coba, apa yang membuat atau yang saya katakan tadi, apa yang perlu kita kagetkan dari pernyataan beliau ini? Apa sebabnya kita kaget? Wallahi sejak dulu ya, saya membaca juga dapat pengajian dari para masyayih, tentu dengan keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. Saya memahami, ya, yang namanya manisnya iman Berlomba-lomba dalam ibadah, tenang ketika berzikir kepada Allah Memang kebaikan, kita sepakat, iya kan? Cuman, kebaikan itu kan kita rasa bertingkat-tingkat Itu kebaikannya para nabi, para sahabat Ya, ini kebaikan yang sempurna Sehingga, kalau ada orang yang beramal, belum merasakan itu Kita katakan sudah baik juga, cuma belum sempurna Itu yang kita pahami Dan saya saya yakin banyak yang memahami seperti itu tapi ternyata kalau kita merujuk kepada pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini, beliau mengatakan yang tidak merasakan itu belum sampai standar. Artinya belum baik, belum benar. Maksudnya kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu berarti dia belum diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Kenapa berbahaya? Kira-kira kebanyakan kita sudah merasakannya atau belum? Apa jawabannya? Hah? Terus terang kita katakan belum. Mungkin kita pernah rasakan sekali dua kali, sepuluh kali tidak. Nah ini yang saya katakan tadi. Kenapa saya kaget? Loh saya menganggap selama ini, ya, Alhamdulillah apa yang kita lakukan dengan susah payah masih merasa berat itu sudah benar lah. Artinya sudah bisa masuk surga lah, begitu. Paling tidak, kalaupun bukan yang paling tinggi ya surga yang paling rendah lah. Alhamdulillah. Kalau kita meningkat, meningkat, meningkat, baru kita rasakan. Tapi kita merasa yang ada kita, di kita ini sudah standar untuk keselamatan diri kita. Ternyata menurut beliau di sini madhul artinya amal tersebut tersusupi sesuatu yang merusak. Artinya belum beres. Belum bisa kita bawa untuk menyelamatkan diri ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itulah, dengan motivasi ini, saya berusaha mencari keterangan Apa sebabnya Yang beliau jadikan ya, Penjelasan ini Untuk menilai Orang yang tidak merasakan Manis, rasa tenang, nikmat, bahagia Ketika beramal Dikatakan rusak imannya Perlu dicurigai amalnya Ternyata kemudian Kesimpulan tersebut dijabarkan oleh para ulama yang lain oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai muridnya, Imam Ibnu Katsir, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Imam Ibnu Rajab al hambali dan para ulama lainnya yang membahas secara mendalam mengenai masalah perbaikan hati. Nah, inilah inti dari tulisan yang saya muat dalam buku ini menggapai surga hati dengan ibadah lisan. Cuma di sini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din nazakumullah. Saya tidak ingin menjadikan antum semua berputus asa. Tidak. Karena kita semua yakin, ya dengan keyakinan yang awal saya sebutkan tadi, rahmat Allah itu maha luas. Kalau kita mengusahakan sebab-sebabnya sungguh-sungguh, ada keseriusan, kita akan diberi. Orang ada yang banyak hal yang tidak kita minta kita diberikan, apalagi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita minta kepada Allah, kita diberikan lebih. Apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan penghambaan diri kepadanya, sebab-sebab untuk menyempurnakan kedekatan diri kita kepadanya. Kalau kita tempuh jalan yang benar, kita mau mengoreksi diri, memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai yang dijanjikannya. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Wa maiya otasim billahi fakadehudia ilasirati mustaqim. Barangsiapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh menempu jalan yang lurus. Nah, Mashiroliqwa wal akhwat fidina. Assalamualaikum. Kita masuki pembahasan kitab ini. Meskipun yang saya jelaskan juga tadi sudah banyak yang merupakan pembahasan dari kitab ini. Inti pembahasan dari kitab ini karena sesuai dengan judulnya, ingin menjadikan bacaan Al-Quran kita, zikir-zikir yang kita ucapkan atau kita perbanyak dalam keseharian kita, doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah, menjadi sumber utama untuk menyempurnakan iman kita menguatkan iman kita jadi keutamaan dari tiga ibadah yang agung ini bukan cuma berhubungan dengan pahala meskipun pahalanya besar dan keutamaan besar kalau kita meraihnya tapi lebih daripada itu Ketiga ibadah ini merupakan ibadah yang besar, bahkan ibadah paling besar. Coba Antum lihat. Salat, di antara sebab yang menjadikan ibadah, salat itu adalah ibadah yang paling agung. Ibadah anggota badan yang paling besar, adalah karena di dalamnya terkandung tiga ibadah ini. Di dalamnya terkandung tiga ibadah ini. Coba saya tanyakan sama Antum, di dalam salat, Rukunnya salat yang paling utama apa? Huh? Rukunnya salat yang paling besar apa? Gerakannya dalam salat. <coughs> Ada yang bilang takbiratul ihram. <coughs> Apalagi waktu sujud. Kenapa sujud? Karena itu adalah sedekat-dekatnya hamba dengan Allah. Ada pendapat lain. Telah berselisih para penuntut ilmu. Bukan para ulama ha? Ada pendapat lain? Ada yang mengatakan waktu duduk Dua kalimat syahadat Pahiyat berarti ya Ada yang lain? Ya ini semua utama Tapi ini kita bandingkan yang paling utama mana? Apa ibu-ibu? Niat Betul niat? Ada yang mengatakan khusyuk, ya ini maksudnya rukun, gerakan dalam sholat yang paling utama mana? Saya sebutkan, kesimpulannya ada dua ya, Pendapat yang terkuat itu ada dua Ada yang mengatakan waktu sujud Dan yang kedua ada yang mengatakan waktu berdiri Dua pendapat Kenapa dua pendapat ini yang pendapat yang paling kuat? Karena sujud, ada hadisnya itu Akrabu maya kunul abdu min rabbihi Wahua sajid Keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika Ketika dia sujud Karena itu merupakan penghambaan diri yang sempurna Tapi masalahnya Berdiri Ini pendapat yang kedua juga yang kuat Tidak kalah keutamaannya Karena di situ ada bacaan Al-Quran Bahkan surat Al-Fatihah Yang merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran Karena kuatnya dua pendapat ini Maka digabungkan oleh Syekhul Islam Ibnu Ibn Taymi Ta dan Ibnu Qayyim bahawa masing-masing punya keutamaan tersendiri kalau dari segi gerakannya sujud yang paling utama tapi kalau dari segi bacaannya berdiri yang lebih utama karena bacaan Al-Quran lebih utama daripada berdikir yang diucapkan waktu sujud ala kulihal ini contoh kenapa salat menjadi ibadah yang paling agung karena di dalamnya terkandung tiga ibadah lisan yang sangat besar ini. Bahkan coba antum perhatikan, semua ibadah-ibadah besar dalam Islam ya, itu disyariatkan untuk menegakkan zikir kepada Allah. Semua ibadah. Ini seperti diterangkan oleh Ibnu Qayyim, Al-Munawi dan yang lainnya. Orang yang berjihad kepada Allah bukan berperang tujuannya. Tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah supaya dia selalu ingat kepada Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran digandingkan, ya, "Izalakitun fi'atan fasbuto wa dzkurullah Ya ayuhahaladin amanu, "Izalakitun fi'atan fasbuto". Kalau kau berjumpa orang-orang kafir di medan jihad, maka teguhkanlah dirimu dan berdekirlah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Berzikir Ini menjadikan jihad lebih utama Dan jihadnya orang yang berzikir kepada Allah Lebih utama daripada jihad yang kosong dari berzikir kepada Allah Sekarang sholat Sholat Itu ditegakkan untuk mengingat Allah Akimis sholata li Dirikanlah sholat untuk mengingatku sekarang manfaatnya salat apa? Mencegah dari perbuatan kejadian mungkar Iya kan? Menghapuskan dosa-dosa Iya kan? Untuk bermunajat kepada Allah Banyak manfaatnya Tapi manfaat yang paling besar dibandingkan semua itu Adalah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna yang diterangkan Oleh Syekhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala Ketika menyebutkan Makna firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimis salat innas salatatan anil fahsya'i wal munkar wa la akbar Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan sungguh berzikir kepada Allah itu lebih besar. Maksudnya tujuan dari salat yang paling besar adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, apa kesimpulan yang besar yang kita ambil dari semua pun syariatan ibadah itu untuk berzikir kepada Allah? Ya. Kita ambil kesimpulan di sini berarti inti dari ibadah itu Tujuannya adalah untuk membuat manusia dijauhkan dari sifat lalai. Dan asalnya sifat lalai adalah kelalaian hati. Asalnya sifat lalai adalah kelalaian hati. Makanya ibadah apapun yang dikerjakan, kalau hatinya tidak dilibatkan, hanya merasa cukup dengan Amalan dhuahir, ibadah ini adalah ibadah yang tidak sesuai dengan keriduan Allah. Inilah jenis ibadahnya orang-orang munafik. Coba antem perhatikan, kenapa di dalam surat Al-Munafikun di akhir-akhir ayat, Allah ingatkan tentang kelalaian setelah menjelaskan sifatnya orang-orang munafik di akhir ayat surat Al-Munafikun Ya ayuhalladina amanu latul hikum amwalukum wala awladukum an zikrillah ini diterangkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah kata beliau ini menunjukkan sifat munafik itu adalah dekat dengan kelalaian hati yang menjadi sebab kuatnya sifat nifak adalah karena hati yang tidak dilatih untuk selalu Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dihilangkan dari kelalaiannya. Nah oleh karena itu jamaah sekalian rahimahkumullah. Ini perlu dicamkan baik-baik. Tujuan dari semua ibadah. Adalah untuk membuat hati manusia jauh dari kelalaian. Kenapa? Karena kalau kelalaian sudah menginggapi hati. Semua urusan manusia menjadi rusak. Makanya sebab asal ya Asal Utama dari semua keburukan Semua kejelekan Yang menjadikan amalan semua rusak Adalah kelalaian hati Kelalaian hati dan Memperturutkan hawa nafsu Ini dua inti permasalahan Inilah belenggu hati yang utama Yang menjadi sebab ibadah kita tidak ikhlas. Yang menjadi sebab ibadah kita tidak bisa menjadi sebab tumbuhnya iman atau kuatnya iman. Karena kelalaian hati. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا wataba'a <tabahawahu>, wakana amruhu furta Al-Kahfi ayat berapa? Coba dilihat. Surat Al-Kahfi ayat Wala tuti' man aghfalna qalbahu <tabahawahu>, 'an dzikrina wattaba'a wakana amruhu furta <tabahawahu> Dan janganlah kamu mentaati dan janganlah kamu mengikuti mentaati orang-orang yang kami lalaiakan hatinya dari mengingat kami mengingat Allah ingat berarti kelalaian itu asalnya adalah kelalaian hati jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaiakan hatinya dari mengingat Allah mengingat kami kata Allah dan dia memperturutkan hawa nafsunya ayat 28 ayat 28 ya ayat ke-28 Janganlah kamu mengikuti Atau mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah Dan dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak Urusannya semua membawa kepada keburukan Ya amalnya rusak, imannya rusak Keyakinannya rusak Keikhlasannya rusak khusyuknya rusak takut dan berharapnya tawakalnya semua rusak coba lihat jadi dari ayat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyimpulkan aslu kulli syarrin ya'udu ala syai'aini pokok segala keburukan kembali kepada dua hal yaitu al-ghaflatu wa tiba'ul hawa Al-Goflatu wa tiba'ul hawa. Kelalaian hati dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Ingat, tidak perlu sulit-sulit mencari cara memperbaiki diri. Tidak perlu sulit-sulit untuk mencari apa sebab keburukan apa saja. Yang kita alami dalam ibadah kita, dalam iman kita. Kembali kepada dua hal ini kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang pertama kelalaian hati, yang kedua itibaul hawa selalu memperturutkan hawa nafsu. Nah ini kesimpulan yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Taala. Ini saya satu, saya kasih satu kalimat. Tolong kalimat ini selalu dipegang karena ini adalah inti perbaikan diri sama dengan makna ucapan Ibnu Qayyim dari ayat Al-Kahfi ini. Tapi Ibnu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala punya pernyataan lain. Beliau mengatakan dan ini ucapan yang sering saya ulang karena saya menganggap sangat indah sekali untuk nasihat bagi kita semua. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan Al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih. Orang yang terpenjara Adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal atau mengingat ropnya. Orang yang terpenjara adalah orang yang terhalangi hatinya, terpenjara hatinya sehingga tidak bisa mengenal atau mengingat ropnya. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala wal ma'suru dan orang yang tertawan dan orang yang tertawan adalah man asirahu hawahu orang yang ditawan oleh hawa nafsunya orang yang terpenjara adalah orang yang terhalangi hatinya sehingga tidak bisa mengenal atau mengingat robnya mengingat Allah dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Inilah sebabnya kenapa syaitan itu fokus utamanya untuk merusak manusia selalu menyerang hati. Dan senjata utama, tunggangan utama yang dipakai oleh syaitan untuk merusak hati adalah hawa nafsu manusia. Dari sini kita ketahui... Oh ternyata itu sebabnya Jadi Fokus utama syaitan untuk merusak manusia Adalah menyerang hati Senjata utama yang digunakan Syaitan untuk merusak hati Adalah dengan menunggangi Hawa nafsu <tuh> Hawa nafsu ini bisa muncul dari Tabiat manusia Kecenderungannya Bisa muncul dari Hal-hal yang asalnya tidak salah Tapi karena diperturutkan Lama-lama jadi keterusan dari sinilah sebabnya kenapa yang namanya mengusahakan surga hati, ya keimanan sebagai perhiasan hati itu merupakan perkara yang sangat penting dalam rangka memperbaiki ibadah-ibadah kita dan penghambaan diri kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maashirul Ikhwa Wal Akhwat Fidina Azzakumullah. Kita akan teruskan kembali. Penjelasan yang berhubungan dengan Sebab-sebab yang Menjadikan ibadah Tidak memberikan hasil yang maksimal Sesuai dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Alhamdulillah Ya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulnya Wasallam Sebagai petunjuk yang sempurna untuk menghilangkan keburukan besar yaitu kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Kita ketahui ilmu yang bermanfaat di antara fungsi utamanya adalah menjadikan hati selalu takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam doa yang sering kita baca dalam hadis riwayat Imam Muslim Ketika Rasulullah SAW Berlindung dari empat perkara Allahumma inni a'udhu bika Min ilmin La yanfa'u wa min kalbin La yakshau wa min nafsin La tashba'u wa min da'watin La yustajabu laha Ya Allah aku memohon perlindungan Aku berlindung kepadamu dari pertama apa? Ilmu yang tidak Bermanfaat Yang kedua Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Yang ketiga dari nafsu yang tidak pernah puas. Ya, nafsu yang selalu diperturutkan. Dan yang ketiga, dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Kata sebagian dari para ulama, empat perkara ini yang disebutkan pertama kali adalah sebab dari tiga berikutnya. Ilmu yang tidak bermanfaat, Ilmu yang tidak bermanfaat Ya Baik itu ilmu yang merusak iman secara langsung Atau ilmu yang dipelajari bukan berdasarkan pemahaman yang benar Akibatnya akan menjadikan hati tidak khusyuk Hati yang tidak Tunduk kepada Allah Hati yang selalu lalai Makanya Tidak mungkin Meraih kehusyuan hati Menghilangkan kelalaian hati kalau tidak belajar pemahaman Islam berdasarkan manhaj salaf. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Karena ilmu yang bermanfaat harus dibelajari dengan cara yang benar, dengan manhaj yang benar. Yang kedua akibat daripada ilmu yang tidak bermanfaat, nafsu yang tidak pernah puas. Kalau nafsu yang tidak pernah puas, maka ini akan semakin memperparah kotoran hati. Karena semua kotoran hati bersumber dari nafsu. Kemudian doa yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang bermanfaat yaitu mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Wasallam, Kemudian berusaha mengamalkannya. Meskipun sedikit demi sedikit ini yang akan menjadi sebab perbaikan bagi hati kita untuk dihilangkan kelalaiannya. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya telah isyaratkan tadi, sebenarnya sebab-sebab untuk perbaikan diri kita, perbaikan iman kita, perbaikan hati kita, agar tidak kena penyakit tadi, itu sudah banyak, kita mulai. Belajar saja, menghadiri majlis ilmu saja, itu sudah merupakan sebesar-besarnya sebab sudah merupakan sebesar-besarnya sebab Cuma saya katakan tadi Kita kurang memaksimalkan sebab tersebut Yakni Setelah kita belajar Pulang ke rumah Tidak ada pengulangan Tidak ada upaya Untuk mempraktekan Ilmu yang kita pelajari cuma sampai di pintu Setelah itu kita kembali lagi seperti orang awam Sudah kita ketahui Al-Quran itu diturunkan tujuannya untuk direnungkan. Tapi setelah kita pulang ke rumah, kita baca sekedar target. Aku harus selesaikan satu jus, dua jus. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang menyalahkan. Antum baca setiap hari misalnya 30 jus kalau bisa. Itu dilarang ya. Tiga, tiga hari paling tidak. Tidak ada yang melarang kalau bisa. Tetapi, fungsi utama diturunkan Al-Quran apa? Untuk direnungkan. Supaya apa? Menjadi sebab kelalaian hati hilang. Baca Al-Quran, libatkan hati supaya tidak menjadi sebab kecelakaan. Ini yang kurang diamalkan, karena kita kurang sabar. Membaca Al-Quran sedikit-sedikit kita rasa tidak memuaskan. Akhirnya, bacaan al qurannya banyak, tapi perbaikan dan manfaatnya didapatkan sedikit. Jadi, ibadahnya tidak kurang insyaAllah. Tetapi upaya untuk memaksimalkan manfaatnya itu yang yang tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Makanya coba kita baca beberapa ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bawakan di dalam tulisan ini. Doa itu bisa menjadi amalan yang paling utama. Padahal doa itu kedudukannya di bawah zikir di bawah Al-Qur'an. Berzikir itu bisa menjadi amalan yang paling utama Hadis-hadisnya sahih Itu bukan karena ucapan semata-mata Tapi karena ada perenungan dalam hati Inilah zikir yang akan menumbuhkan iman Sedikit kita ucapkan Tapi kita renungkan Waktu kita memuji Allah Kita ucapkan Alhamdulillah Kita merenungkan Kenapa saya memuji Allah? Karena kebaikan-kebaikannya Rahmatnya sempurna Karena nama-nama dan sifat-sifatnya maha tinggi dan maha sempurna. Itu kita renungkan. Inilah zikir yang bermanfaat. Makanya, saya katakan tadi, Sebab-sebab untuk kebaikan tersebut sudah kita lakukan, sudah kita mulai. Cuma perlu kita perbaiki. Saya pernah punya kajian beberapa tahun yang lalu di Rojak TV yang berjudul, membahas eh, makna firman Allah dalam surat An-Nur nurun ala nur cahaya di atas cahaya. Ini ini sebab untuk bisa mendapatkannya sudah kita lakukan. Belajar mengikuti kajian ilmu, ini sudah cahaya. Cuman waktu pulang kita tidak praktekkan sehingga cahaya berikutnya tidak kita usahakan. Akhirnya berhenti sampai di situ. Belajar ilmu agama itu kebaikan besar. Tapi ingat ilmu agama perlu kita latih Untuk kita praktekan Perlu kita berhenti untuk merenungkan Al-Quran dulu para sahabat Nabi Alaihi Wasallam kita ketahui Mereka pelajarinya tidak tergesa-gesa 10 ayat tidak mereka lampaui 10 berikutnya sampai mereka pahami isinya Itu manhadnya para sahabat Dalam belajar Al-Quran Kalau kita sekarang tidak puas Kita ingin selalu baca banyak Terlihat banyak Puas kalau merasa banyak yang dilakukan. Antum tahu ya, Imam Ahlus Sunnah, Ahli Kiro'ah, Imam Asim dari kalangan Tabi'in, ketika ada seorang yang ingin belajar baca Al-Quran dengannya, pertama kali datang, padahal Imam yang belajar sama dia ini adalah seorang penghafal hadis, pertama kali datang, diberitahu kamu belajar satu hari satu ayat saja. Satu hari satu ayat. Sampai kemudian imam ini mengeluh Bagaimana kalau dia ini keburu meninggal dunia Saya belum selesaikan Al-Quran Akhirnya dia minta ditambah lagi Dua terakhir Diizinkan cuma baca lima ayat Dalam satu hari Dalam satu hari Ini kalau untuk orang sekarang itu sangat dirasa kurang Tapi lihat hasilnya Karena mereka memperhatikan kualitas Dari ilmu Belajar disertai dengan perenungan Akhirnya memberikan hasil yang maksimal Ibadahnya melibatkan hati, inilah yang menjadi sebab hilang, hilangnya kelalaian dari dari hati mereka. Maashirul Ikhwal Akwat Fidinaazakumullah. Coba kita perhatikan, ya. Kita akan bahas tentang tiga ibadah ini agar kita tahu keterikatannya dalam upaya untuk menghilangkan kelalaian hati. Pembahasan pertama adalah jadilah ahli Al-Qur'an. Jadi, pembahasan mengenai Al-Qur'an berzikir tersendiri, berdoa tersendiri perlu dibahas agar kita memahami apa hakikatnya dan apa tujuannya disyariatkan ibadah ini. Berarti bukan ibadahnya yang salah, tapi kitanya yang kurang mengusahakan maksimalnya manfaat daripada ibadah tersebut. Coba lihat Al-Quran Keutamaannya sangat besar Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran Keutamaan Al-Quran Firman Allah Sebagaimana keutamaan Allah dibandingkan dengan semua makhluknya Tidak ada sesuatu yang melebihi Dan mengalahkan membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Nah sekarang di sini ada pembahasan, ya, setelah penjelasan tentang tingginya kedudukan dan keutamaan Al Quran. Coba dibuka halaman 36. Al Quran sumber, penuh, sumber petunjuk kebaikan dan obat penyakit hati. Ini insya Allah sudah sering kita baca dan kita dengarkan. Tapi yang saya katakan tadi, kendalanya di dipraktek. Tadi sudah kita sebutkan secara sardan, yakni penyebutan tanpa berpikir tentang kekurangan-kekurangan atau ciri-ciri kelemahan iman yang kita miliki. Kalau orang yang punya pada dirinya ciri-ciri iman yang kurang atau iman yang lemah, Berarti hatinya berpenyakit atau sehat? Penyakit. Berpenyakit. Sebaik-baik obatnya apa? Adalah Al-Quran. Sekarang pertanyaannya. Orang-orang yang merasa hatinya berpenyakit. Pernahkah dia menggunakan Al-Quran sebagai obat? Jawabannya orang sekarang menggunakan Al-Quran sebagai obat hanya ketika ada orang kemasukan jin. Al-Quran diturunkan untuk ruqyah saja seolah-olah. Untuk orang kemasukan jin, Masya Allah Tingginya kedudukan Al-Quran, mulianya kedudukan Al-Quran ha, ya. Di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang sorga dan neraka Apa manfaatnya? Ingat, Al-Quran itu firman Allah Firman Allah itu bukan seperti ucapan manusia Kalau ucapan manusia saja bisa mempengaruhi hati kita Bisa menggetarkan hati kita, apalagi Firman Allah, Dia yang menciptakan hati, Dialah yang maha mengetahui bagaimana cara memperbaiki hati. Karena hati itu Allah yang ciptakan, bahkan tidak ada satupun yang lebih besar pengaruhnya dalam menjadikan hati tenang melebihi Al-Quran. Ya, ini adalah Firman Allah. Cuman sayang kita tidak tidak lakukan hal tersebut. Coba kita baca sebagian dari biografinya para ulama Salaf atau sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita pernah baca ada sebagian di antara mereka yang ketika sholat malam membaca satu ayat diulang-ulang, iya kan? Satu ayat diulang-ulang berkali-kali. Apakah dia tidak hafal ayat berikutnya? Tidak. Itu karena dia sedang mengobati hatinya dengan ayat tersebut. Sedang mengobati hatinya. Apa penyakit di antara penyakit hati yang paling besar yang kita rasakan dalam kehidupan di dunia? Cinta kepada dunia yang berlebihan. Ingat, mengatakan saya tidak cinta dunia itu gampang, tapi prakteknya sulit. Apalagi orang yang dekat dengan terbukanya pintu-pintu dunia pada dirinya. Orang yang tidak pernah merasakan mungkin merasakan, ah jangan cinta dunia. Iya dia belum dapat kesempatan. Tapi cuma kalau dapat kesempatan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Laukana li bni Adam wadiyani min dahabin labtagalahum asalitan. Seandainya seorang manusia punya dua lembah yang penuh berisi emas, dia akan cari yang ketiga. Tidak mungkin dia puas dengan dua saja. Ini kecenderungan fitrah manusia terhadap dunia. Ini penyakit besar. Obatnya di mana? Di dalam Al-Quran. Apa itu yang dibaca? Baca ayat-ayat tentang sorga dan neraka, dasyatnya hari kiamat. Tentang celaan dan kehinaan dunia. Diulang-ulang direnungkan isinya. Maka akan menyembuhkan penyakit hati. Ingat sebaik-baik obat. Kadang-kadang orang kalau berpikir dengan logika. Apa bisa cuma sekedar baca berubah? Subhanallah. Ini yang menurunkan Al-Quran adalah yang menciptakan hati kita semua. Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya akwam. Sesungguhnya Al-Quran ini. Memberikan petunjuk kepada jalan Yang paling lurus Jadi Al-Quran merupakan sebaik-baik pengobatan Untuk penyakit hati kita Ya Hati yang tidak khusyuk Tidak ikhlas Semua obatnya ada dalam Al-Quran Cuman itu yang saya jadikan tadi kendala Kebanyakan kita Kurang dalam mengusahakan memahami makna Al-Quran Karena mungkin dianggap berat, dianggap sulit. Padahal ini termasuk pintu besar untuk menghalangi manusia dari kebaikan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada firman yang diturunkannya. Ingat, semua fungsi daripada Al-Quran, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, didapatkan tergantung dari sejauh mana kita bisa menghayati isinya. Dan memahami kandungannya. Berarti apa? Harus belajar bahasa Arab. Yang dengannya kita bisa memahami Al-Quran Paling tidak baca Al-Quran juga baca terjemahannya Itu paling minimal Ingat Itu syarat mendapatkan manfaat daripada Al-Quran Di sini juga ada pembahasannya Syarat mendapatkan manfaat daripada Al-Quran Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Walakin dhalika mawkufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu akan tetapi Fungsi kebaikan-kebaikan Keberkahan-keberkahan Al-Quran Didapatkan Tergantung dari Bagaimana kita memahami isinya Dan mengerti kandungannya Ini juga Insya Allah pembahasan yang bukan baru kali ini kita dengarkan Tapi mengusahakannya itu yang menjadi kendala Kenapa kita tidak semangat mengusahakannya? Padahal kita ketahui sumber kebaikan kita semua ada di sini. Makanya, di sinilah yang menjadikan ya, syaitan selalu berhasil memperdaya manusia karena mengesankan jalan kebaikan itu lama untuk ditempuh. Coba antum baca sebagian dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang ketika Nabi SAW menyebutkan garis lurus yang di sampingnya banyak garis-garis atau jalan-jalan siltaon itu sebagian riwayatnya menyebutkan jalan tersebut dibuat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam garis yang sangat panjang menunjukkan untuk kebaikan itu perlu bersabar untuk menjadi baik itu tidak instan ada belajar merenungkan bersabar memahami setelah itu mempraktikkan mempraktikkan kadang-kadang gagal Muncul lagi perbuatan dosa, istighfar, bertobat lagi. Terus dilatih, baru kemudian sampai. Kebaikan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan hidayah setelah melihat kita bersungguh-sungguh. Yang namanya sungguh-sungguh teruji setelah gagal, ada cobaan, dia berusaha, baru kemudian Allah sempurnakan hidayah padanya. Itu makna Firman Allah Subhanahu Wa Taala di akhir Surat Al Ankabut: "Waladina jahadufina, lanahdiannahum subulana". Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka lah yang kami berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah. Jadi Al Quran kita baca tidak kurang. Saya yakin banyak di antara kita ya, yang mungkin dalam sebulan bisa menghatamkan Al Quran sekali atau dua kali tapi masalahnya sebagian dari para ulama salaf mengatakan rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anuh banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dia bukan menjadi faedah bagi dirinya karena ada penyakitnya dia baca tidak mengambil pengobatan peny untuk penyakit tersebut ini sama seperti orang-orang khawarij tadi yaqra'unal qur'ana Layu Jawi Zuhana Jirohum. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Jadi, bukan berarti orang yang membaca Al-Quran itu dicelah tidak. Tetapi orang yang tercela adalah orang yang tidak memanfaatkan fungsi daripada Al-Quran, padahal dia sangat membutuhkan pengobatan penyakit hatinya. Inilah Al-Quran, makanya ya, <coughs> di sini juga, dan ini sudah merupakan sesuatu yang insyaAllah kita ketahui. Al-Quran tujuannya adalah untuk diturunkan adalah untuk direnungkan. Di sini ada pembahasan tersendiri, di halaman 45. Tadabur renungkan dan hayati kandungan Al-Quran. coba kita lihat saya nukilkan di sini ucapan dari Imam Al Hasan Al Basri, Sheikh Abdurrahman As Sadi, Imam Ibnu Koyim, semua mengatakan satu, Al Quran itu diturunkan untuk direnungkan, manfaatnya kita dapatkan untuk perbaikan iman kita adalah untuk direnungkan, makanya, ya, tidak dipuji. Atau kalau ada perbandingan, mana lebih yang lebih utama, membaca Al-Quran sedikit tapi disertai perenungan, dengan membaca panjang tapi tidak ada perenungan. Itu tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Yang lebih utama adalah membaca meskipun sedikit disertai perenungan. Karena itu metodenya para ulama salaf dalam belajar. Dan itu yang menjadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat. Nah, ini pembahasan tentang Al-Qur'an dan di akhir pembahasan di halaman 50 52 ada subjudul yang membahas siapakah ahli Qur'an yang hakiki. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an yang sebenarnya. Ya. Di sini saya bawakan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Inna lillahi minan nasi la ahlid sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dikhususkan di antara manusia. Para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, "Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahlul Quran" Ahlullah wa khassatuhu ahli Al-Qur'an. Mereka adalah Ahlullah, orang-orang yang terdekat dengan Allah dan orang-orang yang diistimewakannya, keluarganya Allah. Itu terjemahan bebasnya. Ahlullah. Siapakah Ahlul Qur'an yang sesungguhnya? Di sini saya tidak perlu jelaskan karena ada nukilan dari pernyataan Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya. Yang mereka menjelaskan, Ahlul alquran yang sesungguhnya adalah orang yang membaca huruf-hurufnya disertai dengan perenungan terhadap kandungannya. Makanya, membaca Al-Quran disebut dengan lafad tilawah. Tilawah secara bahasa artinya mengikuti. Mengikuti hurufnya termasuk tilawah. Tapi mengikuti maknanya ini lebih utama daripada sekedar mengikuti hurufnya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ahlut tilawatil makna hum ahlul quran. Orang yang selalu memahami, berusaha memahami kandungan Al-Qur'an, itulah ahli Al-Qur'an yang sesungguhnya meskipun dia tidak hafal. Sebaliknya orang yang menghafal tapi tidak faham isinya, dia bukanlah atau tidak lantas menjadi ahli Al-Qur'an kalau tidak dia berusaha mempelajari atau memahami kandungannya. Ini agar kita fahami, agar kita mengetahui bahwasannya ternyata kita-kita yang tidak menghafal Al-Quran Bisa menjadi ahli Al-Quran Sama sekali bukan meremehkan keutamaan menghafal Al-Quran Tapi ingat, kita inginkan hafalan yang bermanfaat Bacaan yang bermanfaat, yang menghilangkan kelalaian dari hati kita Nah, ini pembahasan tentang Al-Quran Kita melangkah kepada pembahasan tentang zikir zikir penyubur iman ini juga ibadah yang sangat besar luar biasa kita lakukan dalam keseharian kita sampai setiap gerak gerik kita masuk rumah keluar rumah makan pakaian ya masuk masjid keluar masjid tidak lepas daripada berzikir kepada allah subhanallah satu saja ya yang memberikan faedah sudah demikian banyak kebaikan atau apa yang kita usahakan dalam upaya untuk menguatkan dan menyempurnakan iman kita. Tapi ternyata seperti yang saya katakan tadi. <tuh> berzikir yang dilakukan kebanyakan orang adalah berzikir dengan lisan tanpa menghadirkan hati. <tuh> Tidak disertai perenungan dalam hati. <tuh> Padahal ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Ar-Ra'adu ayat ke-28. Fungsinya zikir yang sangat besar yang kita bacakan tadi ayatnya ala bizikrillah tatmainnul al qulub ketawhilan dengan mengingat Allah hati manusia menjadi menjadi tenang kemudian firman Allah subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah al-hadid alam ya'nilladziina aamanu an takhsha aqulubuhum lidzikrillahi wama nazala minal haq belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika berzikir kepada Allah. Menunjukkan apa? Yang menjadi sebab hati tunduk kepada Allah adalah ketika hati itu selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya, zikir yang bagaimana? Ini yang saya katakan tadi. Orang-orang <tuh> banyak mengamalkan zikir, tapi zikirnya tidak disempurnakan. Hatinya tidak dilibatkan untuk berzikir. Padahal sudah kita bahas. Kelalaian asal adalah kelalaian hati. Bagaimanapun banyak zikir yang diucapkan oleh lisannya. Kalau hatinya tidak terlibat, maka manfaat yang didapatkannya kurang. Ya makanya di sini juga saya nukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang penting untuk direnungkan. Beliau berkata, Afdhalu zikri wa anfa'uhu. Ya. Afdaluz zikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al Zikir yang paling bermanfaat yang paling utama dan paling bermanfaat dilihat di halaman 68 paling bawah. Zikir yang paling utama dan paling bermanfaat Yang paling besar manfaatnya, manfaatnya dalam apa? Menumbuhkan iman, menghadirkan rasa takut kepada Allah, menjadikan pengagungan kepada Allah merasuk ke dalam hati, itu manfaat berdikir. Bagaimana? Yaitu zikir yang bersesuaian antara apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang dihadirkan dalam hati. Itu zikir yang paling utama. Wa kana min al azkarin nabawiyyati. Zikir-zikir tersebut juga adalah zikir yang bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, menghadirkan hati tapi zikirnya harus dari hadis yang sahih, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasahid al zahiru maanihi wa makasi Kemudian orang atau hamba yang mengucapkan zikir tersebut Mempersaksikan makna dan kandungan Dari ucapan zikirnya Ini zikir yang Terus terang kita katakan Jarang kita lakukan Apalagi zikir yang sudah kita baca dengan rutin Jadi rutinitas Padahal antum ketahui Kenapa di sebagian bacaan-bacaan zikir -bacaan Dalam ibadah kita Kayak dalam sujud, tahiyat Ada berbagai macam lafadz yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hikmahnya kalau kita hafal semua ya kadang-kadang kita baca yang pertama, kadang-kadang yang kedua, kadang-kadang yang ketiga, di antara para ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah untuk membuat kita mudah untuk menghadirkan maknanya. Karena kalau bermacam-macam kita akan lebih mudah ingat, beda kalau sudah rutin, sekedar lewat saja. Tidak ada yang menempel di hati kita. Sehingga zikir yang diucapkan oleh lisan Tidak melibatkan Tidak melibatkan hati Ini juga tidak memberikan Nilai yang maksimal di sini ada pembahasan mengenai makna zikir Saya sudah nukil dengan lengkap ya Keterangan dari para ulama Ahlus sunnah wal jamaah Makna dan hakikat zikir itu adalah seperti tadi Untuk menghilangkan kelalaian Agar hati tidak lupa kepada Allah Makanya Ini zikir yang Benar-benar ya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala inilah zikir wahada zikril huwal ladzi yuthmiru ma'rifatallah wa muraqabatuhu inilah zikir yang akan mewariskan ya, rasa takut kepada Allah merasakan pengawasannya cinta kepada Allah dan keutamaan-keutamaan yang lainnya nah jadi ini keutamaan yang sangat besar dari berzikir berzikir kepada Allah yang oleh karena itu di sini juga kalau kita lihat, ya, pembahasan mengenai zikir saya sebutkan dengan banyak keutamaan. Sebenarnya apa yang kita bahas di kajian rutin yang saya sampaikan di radio Roja waktu kita membahas kitab Imam Ibnu Khotyib, Muhrimahul Taala yang berjudul Al Wabilusaiyib min al Kalimit Taib. Ini keutamaan zikir yang demikian banyak dan bermacam-macam. Satu saja diantaranya sudah lebih dari cukup untuk menjamin kebaikan-kebaikan pada diri kita. Motivasi besar untuk semangat melakukannya. Tapi yang seperti yang saya katakan, yang kurang adalah karena kita tidak merenungkan kandungan zikir tersebut, tidak menghadirkan hati ketika ketika melakukannya. Berikutnya adalah doa yang dalam pembahasan ini diberi judul Berdo'alah kepadaku Niscaya aku akan kabulkan Halaman 130 Doa juga merupakan ibadah yang besar Sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Antum tahu Doa itu disebutkan Dalam sebagian hadis yang sahih Adalah seutama-utama Ibadah Ada hadis Riwayat Ibnu Abbas yang dihasankan oleh Shalal Bani Rahimahullah Ta'ala Afdalul ibadati huwad doa Seutama-utama ibadah adalah doa Hadisnya Abu Hurairah yang juga sanatnya Dihasankan oleh Shalal Bani Rahimahullah Ta'ala لَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَمَ Allahi, اللَّهِ أَقْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ Tidak ada satu amalan pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Loh padahal kita tahu doa itu, kedudukannya di bawah Al-Quran, di bawah zikir. Kenapa tiba-tiba dia bisa menjadi ibadah yang paling utama? Berarti, di sini kembali kepada apa? Kembali kepada kualitas doa. Doa itu bukan cuma meminta atau waktu kita panjatkan karena kita butuh hajat untuk dipenuhi. Memang kalau kita lakukan karena alasan ini itu keutamaannya besar. <tuh> Tapi coba kita renungkan makna ucapan dari sahabat yang mulia, Omar Ibnul Khattab radhiyallahu taalaanhu. Insyaallah diantara kita banyak yang pernah mendengarnya. Apa yang beliau katakan? Inni la ahmilu hammal ijabati walakin hammad du'a Aku tidak membawa sekedar keinginan besar untuk dikabulkan permohonanku Ya ini targetku bukan berdoa itu bukan cuma untuk dikabulkan Tapi yang aku bawa adalah semangat untuk berdoa Kenapa? doa itu perwujudan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah. Bayangkan kata para ulama dalam doa itu terkandung sekaligus perwujudan tiga tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma wa Dari segi mana uluhiyahnya? Penghambaan diri atau tauhidul uluhiyah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Karena di dalam doa ada sikap merendahkan diri Menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapkan segala kebutuhan kita kepada Zat yang Maha Kuasa, yang di tangannya segala sesuatu. Ini adalah penghambaan diri yang sempurna wujud dari Tauhid, Uluhiyah Waktu kita minta kepada Allah, kita ungkapkan permintaan karena kita yakin bahwa dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. <tuh> Dia maha pemberi rezeki Dia yang maha kuasa memberikan kebaikan Mencegah dari keburukan Ini pengakuan akan Rububia Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalam berdoa kita Menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah bertawassul dengan nama-namanya yang maha indah Sifat-sifatnya yang maha sempurna Ini merupakan Perwujudan dari tauhid Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Makanya, memahami doa, saya jelaskan di sini dengan penjelasan yang paling panjang masalah doa ini, karena banyak unsur-unsur yang perlu dibahas di dalamnya. Memahami masalah doa, di sini kita akan melihat, setiap Allah menyebutkan tentang ciri hamba-hamba yang soleh dalam Al-Quran, mesti Allah selalu mencantumkan mereka, selalu berdoa. Berarti pertimbangannya bukan karena hanya ada kebutuhan saja orang itu berdoa Tapi karena doa itu sendiri merupakan latihan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Tergantung kepada Allah Yang mana seorang hamba ya Jika hatinya semakin bergantung kepada Allah Dengan sendirinya ketergantungannya kepada makhluk akan berkurang Yang berarti itu menunjukkan ibadahnya semakin sempurna Itulah keistimewaan doa. Tapi doa yang disertai dengan perenungan. Di sini ada hadis Rasulullah SAW yang juga hasan derajatnya. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu wa anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin min qalbi ghafilillah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu merasa yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan doa yang diucapkan dari hatinya orang yang lalai. Jadi, doa yang tidak melibatkan hati ini doa yang menjadikan inilah yang menjadikan manfaat daripada doa tersebut tidak maksimal. Tidak menjadi sebab penguat iman tidak menjadi sebab kesempurnaan iman, sempurnanya ketaatan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini, coba dilihat di halaman 133, ada ucapan dari dua imam yang saya nukil. Imam Mutorrif Ibn Abdullah Ibn Syekhir dari kalangan tabi'in, dan yang semakna dengannya ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Apa itu? Inna du'a'a huwa miftahu kulli khairin. Doa itu adalah Kunci untuk membuka segala kebaikan Bayangkan dengan satu saja doa Sudah bisa kita dapatkan semua kebaikan Kebaikan dalam urusan dunia Apalagi urusan agama Masya Allah ini dengan doa saja Kalau kita perbaiki kualitasnya Semua kebaikan kita dapatkan Demikian agung dan tingginya Kedudukan doa Cuman tentu doa yang dimaksud adalah doa yang disertai dengan perenungan tentang makna doa tersebut dalam dalam hati kita nah sekarang pembahasan yang merupakan perangkai dari tiga keterangan tadi yang ini merupakan inti atau e, apa ya merupakan pembahasan inti daripada kitab ini adalah pembahasan yang terakhir di halaman 206 206 yaitu <tuh> bismillah meraih surga hati dengan membaca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua poin penting yang dibahas. Pertama, Membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa sudah kita tahu. Demikian besar keutamaannya. Dan keutamaan yang paling besar yang kita harapkan untuk perbaikan diri kita adalah untuk perbaikan iman. Kesempurnaan iman. Ya, Jadi, pembahasan yang pertama adalah, bagaimana mengusahakan, Agar manfaat Al-Quran berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu Benar-benar maksimal Memberikan faedah yang besar kepada diri kita Itu yang saya bahas tadi ya Itu diwujudkan dengan menghadirkan hati Ketika membaca Al-Quran Kemudian ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika berdoa Berdoa kepadanya Disinilah kenapa dalam setiap ibadah yang kita jelaskan tadi dari tiga ibadah ini selalu disebutkan perenungan dalam hati. Menghadirkan hati. Bahkan semua ibadah-ibadah tersebut dicariatkan adalah untuk menghilangkan kelalaian dalam hati manusia. Setelah ini kita ketahui sekarang apa hubungannya surga hati dengan kelalaian hati. Nah disinilah pembahasan yang berhubungan dengan mengusahakan agar hati itu selalu mau dihadirkan ketika beribadah. ya Karena ingat manusia itu kaedahnya. Dia akan senang melakukan sesuatu, ingat kalau senang berarti dia tidak perlu dipaksa. Kalau senang berarti dia akan selalu melakukannya setiap waktu. Kalau senang berarti dia berlomba-lomba mengerjakan. Tabiatnya manusia. Sesuatu itu akan disenanginya kalau dia merasakan keledatannya, kenikmatannya. Makanya hati itu punya perhiasan. <tuh> yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dengan nama zinatul iman perhiasan iman. Mengusahakan perhiasan iman inilah yang akan menjadikan hati kita ya selalu kita hadirkan dengan sendirinya setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini pembahasan yang merupakan penutup dari pembahasan di akhir judul tadi ya yakni mengusahakan perhiasan iman ibadah itu menjadi lezat menjadi nikmat kalau kita merasakan ya, kenikmatan ketika mengerjakannya <tuh> ibnu qayyim rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kaidah Al-ladhatu tabiatun lil-mahabbah Keledhatan itu mengikuti rasa cinta Kalau kita mencintainya, mengetahui kebaikannya Mengetahui keindahannya Mesti kita akan bersemangat untuk mengerjakannya Nah inilah yang menjadi sebab Iman itu menjadi perhiasan yang terindah dalam hati seorang hamba Kalau iman itu dihiasi dengan hiasan yang utama Yaitu mengenal kemahaindahan nama-nama Allah Dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya Makanya buku ini merupakan rangkaian Dari pembahasan tentang serial kemahaindahan Al-Asma'ul Husna Inilah perhiasan iman yang paling tinggi Dambaan hati yang paling puncak Orang yang mengenal Allah dia akan mencintai Allah Kalau dia sudah mencintai Allah Semua ibadah menjadi indah pada dirinya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan Man Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi Ahabbahu la mahalata Barang siapa yang mengenal Allah Dengan nama-namanya yang maha indah Sifat-sifatnya yang maha sempurna Maka dia pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Manusia saja yang kita kenal Kebaikannya Kita akan cintai Yang kita kenal Orang-orang ya, yang punya sifat-sifat terpuji Kita akan cintai Padahal kebaikan manusia atau terpujinya Sifat-sifatnya kalau ada terbatas Bagaimana kalau zat yang maha sempurna dalam kebaikannya Sempurna kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya <tuh> Jadi Cara untuk menghiasi hati dengan perhiasan iman <coughs> Yang inilah yang akan menjadi motivasi Hati itu akan selalu dihadirkan ketika Membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah Adalah dimulai dengan belajar tentang keimanan Belajar tentang kandungan nama-nama Allah yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna Oleh karena itulah Al-Quran Mayoritas isinya adalah penjelasan tentang nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Berarti perenungan terbesar dalam Al-Quran adalah tentang upaya Mewujudkan perhiasan hati yang paling tinggi ini Berdikir kepada Allah Berdikir kepada Allah <tuh> Itu ada pujian Ada perenungan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya Karena tanpa mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya tidak mungkin kita bisa merenungkan makna zikir. Demikian pula berdoa. Jadi semuanya kembali kepada masalah tersebut. Berarti, ya, kesimpulan dari pembahasan kita yang paling penting untuk kita usahakan saat ini adalah kita mulai perlahan-lahan belajar tentang iman mulai dari awal kembali. Ambil buku yang, yang, yang berisi penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah Yang menjelaskan tentang kandungan nama-nama Allah yang maha indah sifat-sifatnya yang maha sempurna Misalnya buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Fiki al Asmaul Husna Yang pernah kita bahas di kajian di Radio Roja Ini cara untuk bisa mengenal Allah Ingat ucapan Syekhul Islam yang saya sebutkan di sesi pertama tadi orang yang terpenjara itu adalah yang terpenjara hatinya dari mengenal Allah. Tidak mungkin hati dibuka kalau bukan melalui pintu ma'rifatullah. Coba antum lihat. Ini pernyataan yang orang-orang sufi juga mengakui tapi mereka salah jalan. Karena ma'rifatullahnya mereka bukan dengan cara merenungkan Kandungan dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw. Mereka tersesat dari arah ini. Padahal ilmu ini sangat agung dan sangat tinggi kedudukannya. Ibadah akan semakin sempurna, semakin banyak yang kita gali dan kita selami dari kandungan nama-nama-nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ila mi bulkuim rahimahullah taala mengatakan. Akmaluna si Abu Diyatn al Mutabibulillahi bijamiil asma'i wasifatil lati yatoliu alaih Bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah kepada Allah dengan mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Oleh karena itu saya katakan tadi belajar tentang ini dan bersabar baca buku tersebut. Alhamdulillah terjemahannya yang sudah ada. Ya, diterjemahkan juga oleh Ustaz Sunnah. Baca, renungkan, bertanya yang belum dipahami. Ingat, ini adalah cara untuk membuka hati. Tidak menempuh cara ini berarti membiarkan hati selalu tertutup. Ingat, tidak ada cara selain cara ini. Baca yang tidak paham ditanyakan. Kemudian mulai kita baca Al-Quran. Kita lewati ayat-ayat. Yang ini mayoritas isi Al-Quran ya, Disini ada Nuklil Ibn, Ibn Taymiyah Bahwasannya Al-Quran mayoritas isinya adalah Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Setiap kita lewati kita renungkan makna tersebut Wallahi Kalau ini kita lakukan sabar sebentar saja Mungkin baru 10 ayat, 10 lembar yang kita lewati Dari Al-Quran sudah akan terasa Perubahan besar pada iman kita Ingat Belajar mendapatkan Keutamaan perlu bersabar Waktu kita berzikir kepada Allah, kita memuji Allah, kita renungkan makna pujian. Allah itu dipuji karena dua hal, yaitu sempurnanya, limpahan nikmatnya, yang kedua, sempurnanya sifat-sifatnya. Kita renungkan makna ini. Itu menjadikan pujian kita kepada Allah bernilai tinggi. Inilah zikir yang merupakan zikir yang paling besar dan paling tinggi kedudukannya. Waktu kita berdoa kepada Allah, kita renungkan. Saya berdoa kepada Allah, karena memang yang maha kuasa atas segala sesuatu dia. Saya meminta rezeki kepada Allah, karena dia adalah ar razzaq maha pemberi rezeki. Saya menghadapkan segala kebutuhanku, karena dia adalah as-samad. Yasmudu ilaihi lkhalaiku bihawa ijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Kita baca ayat ini, kita renungkan zikir ini, sudah kita bahas pembahasannya di dalam. Buku tersebut tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wata. Ini menjadikan doa kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita benar-benar disertai dengan perenungan, ya, disertai dengan membuka pintu-pintu untuk menghindarkan hati dari kelalaian, sehingga dia tidak lagi terpenjara dari mengingat Robnya dan mengenal Robnya yang Maha, yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Ini semua yang merupakan kesimpulan dari pembahasan dari uh, judul yang terakhir Meraih surga hati dengan membaca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya bisa antum baca kembali dalam apa yang sudah saya cantumkan dari nukilan-nukilan para ulama maupun dalil-dalil dari pembahasan-pembahasan uh, yang penting ini. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, ajakumullah. Saya katakan ya Mungkin sebagian dari pembahasan yang kita kaji tidak ada yang baru. Dan saya ulangi sama Antum. Apakah dalam Islam itu ada pembahasan yang baru? Tidak. Setelah kita baca Al-Quran 30 juz. Apakah masih ada juz yang lain? Tidak. Kita ulangi lagi dari awal. Kenapa? Karena setiap kita membaca... Kita ulangi bacaannya itu akan membukakan pintu-pintu hidayah pada hati kita. Hidayah itu perlu ditempuh sebab-sebabnya. Kita dapatkan sedikit, belajar lagi, dapatkan berikutnya, buka lagi, dapatkan berikutnya, terus sampai sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Muhammad: "Waladinahtadu zadahum hudan wa athum takwahum". Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah. Allah akan menambahkan petunjuk bagi dirinya Kemudian Allah anugerahkan ketakwaan kepadanya Makanya Apa yang kita pelajari ini adalah Untuk menyemangati kita mengulangi yang sudah ada Memperbaiki yang sudah kita kerjakan Dan melanjutkan apa yang sudah kita mulai Tidak ada yang baru Saya katakan tadi ibadah yang kita kerjakan sudah banyak Sudah lebih dari cukup untuk perbaikan tersebut Tapi perlu kita tingkatkan kualitasnya makanya saya katakan bersabar ya buku-buku yang saya wasiatkan tadi ya tentu kita berusaha untuk membaca buku ini sebagai rujukan kita agar mengetahui apa yang perlu dikoreksi karena dalam keterangan yang saya nukilkan di sini lengkap dengan sumber-sumbernya ya saya berusaha juga menukil dari beberapa ulama agar penjelasannya lebih e, bermacam-macam supaya lebih memudahkan kita dalam memahaminya tentu dengan segala keterbatasan dari cara menyusun bahasa atau cara menyusun mungkin judul-judulnya yang itu kembali kepada kekurangan diri saya karena keterbatasan ilmu yang yang ada pada diri saya. Barakalul Fikum. Jadi ini <coughs> merupakan inti atau ringkasan dari pembahasan yang demi Allah ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali yang merupakan pembahasan yang paling darurat untuk kita usahakan sebelum kita ya ajal kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wataala. Selagi kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri agar ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini bisa menjadi sebab untuk perbaikan hati kita, agar tidak seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi orang-orang yang perlu dicurigai imannya perlu dicurigai amalnya karena tidak memberikan hasil yang seharusnya didapatkan sebagai konsekuensi dari nama Allah Subhanahu Wataala, asy-Syakur yaitu yang Maha membalas kebaikan. Bagi hamba-hambanya dengan balasan yang sempurna Maka Segala kekurangan itu adalah karena Keterbatasan saya dalam menjelaskan ya. Tetapi Mungkin kalau kita baca kembali di rumah Kita renungkan, kita akan dapatkan Pemahaman yang lebih baik insyaAllah Tapi yang jelas kita harapkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Pertemuan kita ini adalah Sebagai sebab untuk terbukanya pintu-pintu kebaikan Pertemuan yang diberkahinya Dan menjadi sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dilimpahkan secara sempurna kepada <tuh> Kepada kita semua Barakallahu fikum Inilah apa yang bisa saya sampaikan Dalam kajian kita di siang hari ini Semoga bermanfaat Dan mohon maaf jika ada yang salah Dan kurang berkenan. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk Dan <tuh> Kita mungkin Mendahulukan pertanyaan Untuk hadiah ya Door price, ya, atau jawab pertanyaan dulu. Tergantung dari panitia, ya? hah? Door prize itu biar semangat begitu ya. <tuh> ya kita utamakan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah. Di sini ada beberapa buku yang telah disiapkan oleh panitia. Alhamdulillah, buku-buku yang sangat bermanfaat. Ada buku dari Ana sendiri tentang Puncak Kemahindahan Al Asmaul Husna. <tuh> Yang sangat erat kaitannya dengan buku ini Ada juga tentang buku Ana yang berjudul Tabarruj Kemudian ada tulisan dari al Ustad Zainal Abidin Hafidhullah Ta'ala Ada dua judul Kemudian ada juga buku dari al Ustad Syafiq Basalamah Hafidhullah Ta'ala Buku yang juga sangat bermanfaat Mara qawafikum. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan Yang menjawab dapat hadiah Kemudian saya tidak tahu apakah Ahwat juga menjawab tapi biasanya kalau yang saya lakukan Ahwat menjawab di kertas nanti saya pilih beberapa yang paling bagus jawabannya. Karena kalau disuruh menjawab juga nanti akan uh, menyulitkan begitu ya. Baik. Jadi mungkin Ahwat nanti ditulis dengan kertas dan untuk namanya diberi apa inisial saja begitu ya. Misalnya inisial yang jelas diketahui Dari amanah asalnya dan pakai inisial Supaya nanti panitia mudah untuk menghubunginya Atau nanti dia hubungi panitia Untuk menerima hadiah tersebut Baik. Pertanyaan Pertama saya ajukan dulu untuk Ikhwan ya Dari Materi tadi Dan tolong jawabannya boleh nyontek tapi tidak boleh lihat buku. Ya, nyontek di hati maksudnya, marakalafikum supaya hatinya tidak lalai, iya kan? Jadi belajar untuk tidak lalai hati. Ucapan yang saya sebutkan tadi dari keterangan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah yang merupakan inti segala kebaikan, meskipun cukup dengan maknanya. Ok, siapa yang masih ingat? Antum ya. Barakah apa ibadah kita apabila kita dalam beribadah, yaitu tadi kita bersyukur dan berdoa, tapi kita tidak mendapatkan sesuatu hal kejiranan. Ketenangan kita. Barakallahu Antum. Dari. Barakallahu uh, pertanyaan saya umum ya. Jadi jawaban beliau juga benar, jawaban beliau juga benar. Jadi dua-duanya dapat hadiah. Iya. Padang, antum maju. Ada apa yang mau? Mungkin sudah ada yang entum punya. Tabaruj atau milih salah satu. Ini ini punya. Kata kamu. Kita bagiin. Terserah. Ayo, Bro Silakan, antum pilih. Oke, okay, segar. Ambil. Ya, barakallahu Sekarang pertanyaan untuk akhwat ya. Ditulis nanti dipilih yang terbaik jawabannya. Kalau okay. enggak ada yang terbaik, berarti enggak dipilih semua. Ya, begitu ya. <coughs> ya. Pertanyaannya <coughs> Pertanyaannya Apa makna surga hati dan apa hubungannya dengan ibadah lisan? Itu saja. <coughs> Ini pertanyaan untuk Ahwat ya. Saya ulangi, apa makna surga hati dan apa hubungannya dengan ibadah lisan? Silakan dijelaskan sesuai dengan yang dipahami dari kajian tadi. ya pertanyaan untuk ikhwan berikutnya apakah ada yang bisa menyebutkan ayat Al-Quran atau paling tidak terjemahannya yang menyebutkan bahwa asalnya kelalaian itu adalah kelalaian hati obat Ala betul sekali tu. Ada ayat lain? Baca, baca sebutkan. kamu memperkecil orang yang malang dari mengingat Allah dan memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi rusak. Uh, antum uh, yang benar, tapi insya berhak tu. Bagi dulu hadiah ini boko dari Ustadz Zainal Abidin. Subhanallah. Yes. Kasbih dia juga. Iya saya coba jawab pertanyaan sambil nunggu jawaban dari akhwat ya. Iya, pertanyaannya bagaimana mengoreksi kekhusyuan, kenikmatan atau tenang disebabkan kelalaian hati dan perturutkan hawa nafsu. Sedangkan terkadang ketika kita beribadah kita tidak khusyuk, tidak nikmat dan tidak tenang. saat badan ini tidak ah, mampu sakit contoh sakit yang ringan seperti flu, sakit lambung kondisi ini cukup mengganggu ketika beribadah sakit fisik tidak mempengaruhi hati kalau hatinya telah merasakan kenikmatan Rasulullah Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah orang-orang yang selalu semangat melaksanakan ibadah dalam semua keadaan dalam keadaan sakit maupun fisiknya sehat contoh sederhana saja cinta manusia kepada manusia kalau seorang mencintai seseorang ketika dia sakit apakah berkurang cintanya? tidak apakah perasaannya untuk bertemu dengan orang yang dicintainya berkurang ketika dia sakit justru semakin bertambah semakin rindu ketika dia sakit dia butuh dekat dengan orang tersebut ini cinta kepada manusia yang terbatas bagaimana dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan dambaan hati yang tertinggi Now, Meninggalkan pekerjaan riba akan saya lakukan Kondisi sekarang istri dan keluarganya sepakat untuk menceraikan ya Allahumma musta'an mohon nasihat ustaz untuk menegakkan hati saya di atas sunah insyaallah kalau mereka meminta berpisah karena antum ingin meninggalkan keburukan tersebut maka absyir kabar gembira itu merupakan sebab insyaallah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang hasan riwayat Tirmizi Rasulullah s.a.w. bersabda iya iya tadi ya manutama ya, saridullah ya bisahatil nas radiyallahu anhu wa ardhu anhun nas barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan resiko manusia murka kepadanya maka Allah akan ridha kepadanya dan manusia pun akan dijadikan ridha kepadanya maka ini merupakan salah satu ujian yang merupakan sebab insyaallah Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan orang tersebut meskipun kalau seandainya bisa direkatkan dia tetap meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kemudian dia menasihati keluarganya, maka itu lebih baik tapi kalau tidak bisa, maka tentu keriduan Allah harus lebih diutamakan <tuh> bagaimana kalau berzikir memuji Allah dalam keadaan tidak bersuci, tidak berudu diperbolehkan tapi keutamaannya kurang jawabannya diperbolehkan tapi keutamaannya kurang Rasulullah SAW pernah bersabda, Inni karihtu an adhkurallah illa ala toharatin. Sesungguhnya aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Ya, orang yang telah mengenal Allah dan mencintainya, tidak mungkin hatinya luput dari selalu mengingatnya. Inilah zikir yang mengandung pengertian, merenungkan kebesaran Allah selalu mensyukuri ni'matnya, yang tentu akan dilakukan oleh hamba-hamba yang beriman dalam semua keadaan. Baik ketika mereka dalam keadaan suci maupun ketika tidak suci Bagaimana caranya agar kita tidak mengingat-ingat setiap amal atau sedekah yang telah kita lakukan Atau cara untuk ikhlas terhadap infak atau sejenisnya Ya ini semua taufik dari Allah Berdoa kepada Allah Kemudian mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan hati kita Hanya terikat kepada hal-hal yang Allah janjikan di sisinya ini seperti yang sudah kita bahas tadi, intinya adalah mengusahakan hati untuk mengenal kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak merasa bangga dengan kebaikan tersebut, tapi dia nisbatkan nikmat itu adalah, kebaikan tersebut adalah karena nikmat yang Allah berikan dan kemudahan dari taufiknya. Anak seorang pemuda yang selalu ingin jadi lebih baik, anak ingin tanyakan, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kebaikan bagi Antum dan kita semua. Mengkhusyukan ibadah terutama salat bagaimana kiatnya usahat Ana biasa habis salat merenung apa salat saya sudah sempurna. Ini perlu banyak berdoa dan belajar. Ya, perlu pembahasan tersendiri, ya. Kalau antum ingin rujukan, mungkin uh, bisa dirujuk kepada tulisan-tulisan dalam masalah ini. Saya punya tulisan yang berjudul Meraih Khusyuk atau Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khusyuk dalam Ibadah. Itu dimuat di website ana ya, www.manisnyaiman.com ada tulisan tentang meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam ibadah kami terlahir dalam keluarga besar 12 bersaudara sebagian dari mereka beragama nasrani sedangkan yang muslim belum memahami islam dengan benar, bagaimana sikap saya terhadap ibu saya yang masih menganggap semua agama sama dan sulit diajak menuntut ilmu, bersabar tetap mendakwai dia insyaallah, ya. kalau hatinya terbuka dia akan menerima kebenaran Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menguasai hati untuk dibukakan hati ibu kita. Ketika Rasulullah SAW membawa Islam, ya orang-orang kafir Quraisy juga punya keyakinan kufur, bahkan membenci Islam. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati mereka, maka dengan sendirinya mereka merasakan keindahan dan kenikmatan mengikuti Islam maka. Jangan bosan-bosan untuk berdoa dan mengajak ibu agar mau menerima kebaikan Islam. Pak Ustadz, saya selalu berdoa semoga mendapat tempat yang diberkahi. Namun kenyataannya saya mendapat tempat kerja yang sangat banyak urusannya sehingga terkadang mengganggu ibadah. Dan dikir saya salat tidak khusyuk dan lain sebagainya. Bagaimana sebaiknya berusaha? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengusahakan untuk hal ini diselesaikan Memohon kepada atasan agar bisa dikurangi pekerjaannya Karena ini adalah ya Pertimbangan agama adalah pertimbangan utama setiap muslim Dalam semua kegiatannya Semua kegiatan dilakukannya selama tidak mengganggu agama ya Selama mendukung agamanya Kalau ada yang mengusik agama Dia harus rela untuk merubah kegiatannya tersebut Imam Al hasan Al Basri, rahimahullah, Taala pernah mengatakan, "Raqso maulil mu'min dinuhi, حيثما زالا زالا Harta utama seorang mu'min adalah agamanya, imannya. Kemanapun dia pergi itu yang dibawa, apapun yang dilakukan itu yang dipertimbangkan. Ini adalah cara untuk kita memuliakan agama kita, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita. Ya, kalau bisa di diusahakan dan betul-betul melalaikan maka tinggalkan cari pekerjaan yang lain tentu setelah tahapan-tahapan nasihat yang kita dahulukan. Apakah dilarang nyanyian dan musik karena akan melalaikan hati lalai dari mengingat Allah taala dan menumpukan sifat munafik? Jawabannya iya. Itu asarnya sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala Beliau pernah mengatakan innal ghina ayun bitun nifaq fil qalbi kalmayun biut yunbitu alma'uz zara. Sesungguhnya nyanyian dan alat musik itu akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati Sebagaimana air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan nah. Bolehkah kalau baca Al-Quran sambil berdiri di jalan raya Sambil jalan kaki di mall, di kereta, di bis kota Apakah ini tidak melanggar adab membaca Al-Quran? Tidak <tuh> Selama kita bisa merenungkan Memang yang paling utama kita membaca itu dalam keadaan duduk, tenang Kemudian kita menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk dan yang lainnya Tapi ketika di tempat-tempat tersebut kita punya waktu luang Daripada dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Lebih bagus kita bisa baca Al-Quran atau kita berzikir kepada Allah Kecuali mungkin di tempat-tempat yang tidak pantas ketika di WC atau yang lainnya Tapi selama itu tempatnya bersih dan juga dalam upaya untuk mengingat menghilangkan kelalaian kita ya tentu kalau kita masuk di pasar atau mall kita baca dulu zikir masuk pasar ya tapi setelah itu kalau di waktu-waktu luang kita yang ada kita bisa membaca Al-Qur'an berzikir berdoa ataupun ibadah lain yang disyariatkan enam adakah perbedaan khusus antara zikir dan doa karena di antara zikir lafadznya berisi tentang permintaan hamba kepada Allah misalnya zikir pagi dan petang atau zikir mau tidur dan sebagainya kalau secara umum semua disebut zikir Doa pun juga ya Secara umum juga semua bisa disebut doa Makanya pembahasan doa itu nanti ada di, Dicantumkan di tulisan ini Ada doa dibagi dua, ada doa ibadah Ada doa permintaan Doa ibadah termasuk zikir, termasuk Baca Al-Quran, termasuk sholat dan seterusnya Adapun kalau dikhususkan Kalau disebutkan sudah tiga ibadah ini Maka itu maksudnya doa yang khusus Yaitu doa permohonan Sebagaimana zikir? Zikir itu bisa Menuntut ilmu, zikir termasuk Membaca Al-Quran, bahkan itu zikir yang paling utama Zikir termasuk sholat dan yang lainnya Tapi ketika disebutkan tiga hal begini Maka itu dikhususkan biasanya zikir yang berisi pujian dan sanjungan kepada Allah Dalam sholat sudah termasuk doa Apakah sesudah sholat perlu berdoa lagi? Dalam sholat itu Ini juga saya sering sampaikan Disebutkan oleh para ulama Seperti Ibnu Qayyim, Ibn Hajar dan yang lainnya Di dalam sholat ada dua tempat yang dianjurkan memperbanyak doa Yaitu waktu sujud dan ini berlaku untuk semua sujud. Ya, fa'akfiru du'a'afihi. Perbanyaklah doa padanya. Itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, setelah membaca tahiyat dan salawat kepada Nabi SAW. Di situ Rasulullah SAW bersabda, Thumma liyatakhayyar minaddu'ai a'jabahu ilai". Kemudian hendaknya dia memilih doa, memperbanyak doa yang paling disukainya. Itu tempat memperbanyak doa dalam sholat. Adapun setelah selesai salat apakah boleh berdoa? Kalau dia ingin minta boleh. Tidak ada yang melarang. Ya bahkan sebagian dari para ulama ada yang menganjurkan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyyah. Kita boleh berdoa selama kita tidak khususkan dengan waktu tertentu. Kita boleh berdoa kapan saja dan di mana saja sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanak wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum wa rahmatullah